Oke, okay. sementara request dari Mas GK saya simpan sebentar ya. Kita turutin yang ada di depan dulu. Ini sayang yang versi Indonesia. Nyanyi. Sayang, aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Mengapa kau jauhi? Γου τα kabuk tangan yang meriah mana ni popo lombok